Jangan berikut ini saudaraku semuanya Seng Cantik Aree Sama sokok kota Dingin Malang Jawa Timur Cantik Aree yang bakal berikan sesuatu hal yang terbaik buat anda semuanya Seng Biso sih Seng Biso sih Ada Trista Record Pati Jawa Tengah juga ada dengan SKM Mania Bantura semuanya Yo Barang-barang kita antarkan satu artis sing, cantik cerita Sek luar biasa Siapa dia kalau bukan G.H.O.D. Kupota Masyaaaaaa So sore semuanya Barang-barang kubotaan ya sih